Selamat siang Pak Alex Iya Iya gimana komentarnya nih Pak Komentar saya lebih baik Yang dapat hasil itu di VRI Untuk seluruh rakyat Indonesia Jadi nggak perlu diperdagangkan siapa apa siapa apa-hati apa begitu Untuk kemajuan rakyat Indonesia supaya nanti bola kaki nggak terantam, mm -hmm. tidak pukul wasit, contoh, ya hak pria-ria langsung seluruh Indonesia dapat menikmati, dan mm -hmm. nah, bangun buat rakyat Indonesia Ya harusnya bola rakyat seluruh rakyat Indonesia lah. Yeah. Terima kasih gitu aja. Terima kasih ya. Pak Alex. Selamat siang Pak Hendri. Iya yeah, yeah. komentarnya yeah. nih Pak. Uh, Mulut saya ini sih nggak menyangkut apa nggak menyangkut uang hidup orang banyak ya paling-paling mm -hmm. yang berkepentingan cuma orang yang paruan judi gitu <laughs> jadi ya nggak gitu penting siapapun mau yang mau nyiar gitu ya yeah. nggak gitu penting ya baik. masih iya baik terima kasih pak Andri